Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak-akak oposisi TV1, Titian Kawen dirahmati, dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Alhamdulillah, sekali saya Siti Keramik kembali hadir di hadapan Anda di pagi ini tentunya di Titian Kawen Dan pemirsa insyaallah sama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang The Power of Love. Pastinya sangat menarik tema kita pagi ini Dan pastinya juga sudah insyaallah akan hadir tengah-tengah kita Ustadz Reza M. Syarif yang akan membahasnya Langsung aja kita tanggalin Ustadz ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sehat Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah curang banget ya Ustaz Kenapa? Bawa keluarga saya enggak bawa <tuh> <tuh> Di power of ya <tuh> Iya, setelah bukti subhanallah Nah, sebelum kita kambah Ustaz, so, saya mau nyapa ibu-ibu dulu nih Biar nanti ada kekuatan-kekuatan apa yang terdapat di ibu-ibu nih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu Waalaikumsalam Waalaikumsalam <tuh> Sehat semua Alhamdulillah banget dingin ya bu mm -hmm. <laughs> ibu jadi pengajian mana nih ah, pasar minggu oh, alfurcon ibu pasar minggu saya pasar aguscon oh ibu pasar minggu saya pasar obok mm -hmm. tetangga juga kita iya <laughs> ibu terima kasih ya bu sudah hari di sini ya ibu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu sehat semua Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah dari pengajian mana nih? Baitul Iman oh, kompak banget ya Ustaz ya. Baitul Iman, Baitul Iman berarti orang-orang rumah-rumah rumah-rumah orang yang beriman. Subhanallah. Seperti kita di pagi ini, insyaallah pemirsa akan membahas tentang the power of love. Apakah salah satunya Ustaz, di samping kita harus memang power of love kekuatan cinta itu ada dan pastinya dimiliki oleh orang beriman juga ya Ustaz ya? Nah, kan Ustaz, mungkin ada yang mau dijelaskan kepada Ibu-Ibu, ya. mau diberikan apa nih Ibu-Ibu di pagi ini? Biasa dan Ibu-Ibu semua yang ada di studio, rasanya tidak ada satupun dalam hidup kita, tapi kebagian yang paling kecil sekalipun itu hmm. tidak ada unsur cinta. Hmm. Selalu ada yang namanya unsur cinta. Dan memang cinta ini sangat diminati oleh setiap orang. Hmm. Kalau dibikin ranking ini nih Mbak, hmm. kalau kita bikin ranking dari semua yang ada dalam hidup ini, Mungkin yang menempati rangking pertama yang menjadi harapan dan keinginan Allah sejak manusia adalah dia mendapatkan kecintaan. Si suami ingin mendapatkan cinta dari istrinya, begitu pun sebaliknya sang istri ingin mendapatkan cinta dari suami. Orang tua ingin mendapatkan kecintaan dari anaknya, begitu pun anak dari terhadap orang tuanya pimpinan ingin dicintai oleh anak buahnya. <guluh> Ustaz juga ingin dicintai jamaahnya <guluh> Ya, Bu ya. Majelis Taklim juga begitu kan kita sebagai ketua Majelis Taklim ingin dicintai oleh anggota-anggota Majelis. Pada kata di setiap lini kehidupan terselalu akan membutuhkan yang namanya cinta. Tetapi ya, tidak semua orang bisa memahami dan mendapatkan cinta yang sejati. Karena kalau sekadar cinta banyak, Bu, ada cinta pasu hmm. lagi ada cinta buta. Oh, ada lagi kalau dulu zaman masih romantis cinta. Enggak punya saya ke sini Ustaz. Oh, benar kita. Nah, sampai kepada hal-hal yang sifatnya bisnis kali pun, Bah. Mm -hmm. Itu setiap yang sama-sama kita pasti laku deh. Iya ya, benar. ibu ada di sini juga cinta sama Tiga Koh, berarti ya. Benar-benar benar. Bikin kaset lagu. Iya. Pasti ada cintai. Coba Rata-rata lagu-lagu di Indonesia itu pasti mengedepaskan cinta, betul gak? Betul, betul Sama kalau kita kita daftar nih semua kaset-kaset oh, Semuanya isinya tentang cinta hmm. Film hmm. Bahkan ayat-ayat cinta ayang... <laughs> Ketika cinta bertas Jadi, ya. jadi semua yang berbau cinta itu laku dijual ayang. Tapi yang di pinggir jalan, bu, kalau kita naik kendaraan Ada perapa tanamu merah itu Sayang anak-sayang anak, anak cinta hmm. ya, ya. Kainan-mainan itu Banyak orang yang beli gitu kan ya. Jadi ini menarik sekali Maka Cinta ini mempunyai satu kekuatan yang sangat luar biasa. Pemirsa, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, mbak Juci, kita buat tangga ya. Yang paling kuat motivasi dalam hidup itu adalah cinta. Paling rendah itu ikut-ikutan. Lata? Ya lata. Ya latahisme. Kenapa ibu ngaji? Ya hisma saya ngaji. Tetangga saya ngaji, maksud saya nggak ikut. Nah itu, itu, itu motivasi yang paling rendah. Jadi kalau temannya nggak ngaji, ibu nggak ikut. Ngaji. Itu tergantung orang yang diajak kan. Kemudian yang kedua adalah karena bangga kita muncul sesuatu motivasi itu karena ada rasa bangga kita bangga berislam jadi kita mau menjalankan ajaran Islam kemudian yang ketiga adalah takut takut difiksa. takut dihukum, diazab Allah makanya kita pada ibadah gitu kan oh, iya. tapi yang paling kuat itu sebenarnya adalah cinta paling tinggi motivasi orang dalam ibadah supaya ibu bisa sholatnya khusyuk, biar puasanya itu bisa lebih mantap lakukan dengan cinta lakukan sholat dengan cinta lakukan puasa dengan cinta Lakukan sedekah dengan cinta. Lakukan haji dengan cinta. Saya jadi ingat ada lagunya juga Ustaz. Juga? Cinta cinta cinta <laughs> Lakukan dengan cinta. Nah, iya ya, subhanallah. Hmm. Berarti apapun yang harus kita lakukan itu pada intinya kita harus mencintai dulu ya Ustaz ya. Seperti bisa kita melakukan salatlah enggak usah jauh-jauh ya karena kita melakukan salat sehari 5 waktu gitu. Berarti kita tahu cintanya kita kepada Allah, ya berarti kita harus sholat dulu. Enggak ada bokat. Hmm. Kalau orang melaksanakan ibadah dengan cinta, hmm. dia tidak ada bokat. Bukan satu sekadar kewajiban atau sebagai satu beban, justru kebutuhan. Ada satu syair baru saya baca. Jadi seorang sufi wanita Bu, namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Apa dia bilang? Ini saya sangat kesentu sekali dengan puisi dia. Dia katakan begini. Puisinya adalah begini, Pak Mirsa. Andaikan semua orang yang ada di muka bumi ini membenci saya, tidak apa-apa. Asalkan engkau, Ya Allah, tetap mencintaiku. Subhanallah. Pasti tiap orang punya musuh, kan? Ia kan tak perlu takut dimusuhi oleh manusia. Asal kan kita jangan sampai tidak dicintai Allah gitu. Jangan sampai kita nggak cintai Rasulullah. Itu modal yang utama. Selama kita masih dicintai Allah dan cintai Rasulullah, maka kita pun juga bisa dicintai oleh suami, karena kita juga cinta Allah dan cinta Rasul. Mm -hmm. Luar biasa. Dan berarti kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu Wataala, kita harus berkorban, ya Ustaz Ya, berarti bahwa cinta adalah, ya itu tadi, ketika sholat malam, jam 3 pagi kita harus bangun bukti kita cinta kepada Allah, jangan tidur aja salah satunya itu gak eh, betul kalau sekedar menyatakan hmm. cinta, iya. setiap orang bisa mengatakan cinta iya. aku cinta padamu ya Allah, atau seorang suami mengatakan aku cinta padamu pada istrinya hmm. itu gampang hmm. diucapkan, bu tetapi yang penting adalah bukti cinta ya. hmm. jadi bukan sekedar ct Klaim cinta, ah CC, Claim cinta Klaim <laughs> cinta ngaku cinta Ayo. Kalau kita mau ngaku cinta, tolong BC Buktikan cinta. Oh. Kalau kita sudah BC, Bu LC Legalitas cinta, cintanya sah Kalau sudah LC, maka RC Respon cinta Ayolah. Berarti itu ada ya, ya. jadi Itu ada di Al-Quran, Bu Surah ya. 3, ayat 31 Saya bacakan uh. Ta'udzubillahimmanasyaratan rajim Bismillahirrahmanirrahim Kul in kuntum tuhibbun Allah Fatsabi'uni yuhbibkum Allah lakum yakfillakum zhulubakum Wallahu ghafurur rahim Kul in kuntum tuhibbun Allah Katakan jika kamu mengaku cinta Allah Ini keren. Silakan siapa orang bisa mengatakan Ibu-ibu di sini bisa Pemirsa di rumah juga bisa mengatakan Aku cinta padamu ya Allah Silakan. Tapi apa? Buktikan cinta itu Bagaimana cara membuktikan cinta kita pada Allah? Fatsabi'uni Siapa bu? Ikuti siapa bu? Ikuti Nabi Jadi salah satu cara membuktikan cinta kita kepada Allah adalah Ikutilah Nabi Kenapa kita harus ikutin Nabi? Karena yang menunjukkan Nabi itu adalah Allah Jadi kalau kita mencintai Nabi Sama saja kita mencintai Allah Soalnya Allah yang mengirim Nabi itu kepada umat manusia okay? Kalau kita sudah membuktikan cinta kita melalui dengan cara ikut pada Nabi Maka barulah cinta kita sah ACC kalau, kalau surat sudah di tangani gitu kan Ya, sudah stempel nih Baru setelah itu ada respon cinta Bagaimana Allah merespon cinta? Ada dua manfaatnya, Bu Yang pertama adalah Artinya apa, Ustaz? Nanti kita akan jawabkan di jawabkan <tuk> Karena kita akan break dulu Dan okay. Bu, Ibu juga ingin bertanya, Ibu ya Tentang the power of love ini Jangan kemana-mana, kami Ustaz Kita Ibu akan kembali selayah satu ini Tetap bersama kami InsyaAllah Kita jatuh cinta pemirsa dan ibu-ibu yang ada di sini. Kita ingin dong kita orang yang kita cintai Islanya tidak bertepuk sebelah tangan ya Ustaz ya Pasti juga harus memberikan respon Sinyal-sinyal cinta Ternyata dalam The Power of love ini juga ada Dua responnya tadi di awal sudah dibahas Yang satu respon ya Ustaz ya, ya. Yang respon berikutnya apa tuh yang istilahnya Biar istilahnya ada magnet langsung Cep <laughs> Langsung kelihatan gitu maksudnya nah, <laughs> yang, ayatnya, yang pertama adalah Allah. -um hmm. Cinta kita dibahas dengan Allah tidak bertentang sebelah tangan karena kita sudah membuktikan. Mm -mm. Kemudian yang kedua adalah wa fir lakum sunubakum diampuni dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita akan diampuni Allah kalau memang Allah sudah cinta sama kita. Contohnya Ibu. Mm -hmm. Waktu awal-awal pernikahan mm -hmm. ya dengan suami ya Bu ya. Tiba-tiba Ibu jatuh terus berdarah. Oh itu Masya Allah suaminya. Kenapa Ma? Dibginiin ya sudah lima tahun jatuh untuk kurik makanya mana? taruh so, bilang, <laughs> kayaknya udah udah mudar nih cintanya <laughs> dulu aja diusah-usah padahal lukanya gak seberapa ini udah jelas lukanya lebih gede gitu itu lagi nanya sama suaminya gitu nah ini dia nih <laughs> belum gayung samur nih cintanya nih kan jadi kita gak bisa nuntut dari satu pihak tapi kita harus membuktikan dulu cinta itu baru nanti ada respon cinta nah kita dari tadi ini udah ngomongin nih mbak masalah mm -hmm. cinta-cinta-cinta ini sebenarnya apa sih makna cinta itu sendiri gitu loh supaya kita nggak salah dalam menjamahkan cinta sekarang banyak loh bu anak-anak remaja masih abg sudah berani mengatakan kepada pasangan lawan jenis aku cinta kamu itu mana cinta, Tentu cinta Tentu. Apa? gitu loh apakah cinta yang dimaksud di dalam al-qur'an yang sebut mahabbah atau cinta yang didorong oleh hawa nafsu. Kan nah, ini harus di, diperjelas gitu ya. Sedangkan mereka kan belum belum sah berhubungan kalau mereka belum diikat dengan tali pernikahan hmm. gitu kan. Dan nah, mungkin cuma cuma hanya ngomong aja usam jangan ngerti juga kan maknanya gitu cuma hanya dengar dari teman ya udahlah aku cinta kamu aku cinta kamu. Tapi nanti diterjemahkan oleh pria lain loh Bu. Ketika seorang wanita sudah mengatakan aku cinta padamu, itu artinya apa Bu? Oh, berarti dia sudah menyerahkan segala satunya buat saya. Jiwa dan raganya untuk saya. Hmm. Akhirnya apa? Ya itulah terjadi. Kalau memang kamu udah menanti cinta sama saya, berarti kamu mau diapakan aja dong nah ini yang bahaya bu kalau laki-laki mah enak bu, tinggal pergi hit and run, nah kalau perempuan yang kena bekasnya kan kasihan ya? kalau laki-laki <tik> gak kelihatan bu berjak atau enggak kan ada aja bu ya hmm. nah kalau perempuan kan bekas nah kalau bekas harga udah jatuh <tik> <tik> <tik> jangan mau makanya hati-hati Jangan nah, sampai sembarangan lah kita mau menyerahkan anak kita perempuan ini kepada laki-laki sembarangan yang belum jelas ya kalau memang dia soleh Anak. Jangan tanggung-tanggung Bu, cepet bergeraknya Nanti keburu diambil orang lain Khadijah contohnya Iya. Ketika tahu bahwa Muhammad seorang pribadi yang sangat mengagumkan Itu langsung ditukaskan Bu Pembantu sekianya, tolong pantau Dia hmm. udah punya calon belum Kalau tidak, Khadijah ada minat Bu. Loh coba Bu, boleh Bu agresif sedikit Bu Tapi agresif sama yang suaminya, calon suaminya Soleh Bu Supaya gak kambil sama yang lain gitu Bu Kapan lagi dapat mantu yang besar? Ya, ya, langsung ya. ambil, sholatnya <laughs> rajin, mana kerjaannya juga udah mantep, orangnya santun gitu kan, ibadahnya rajin, wah, langsung bu kita, boleh nggak dilarang kita yang namanya wanita untuk besar, hmm. tapi jangan langsung perbanyak bu, tugaskan ada media tapi hmm. bukan maksud ya mau keluar kasus. <laughs> <laughs> Ini maklumat yang bagus Sibat nih. Lah kita aja deh usah tahu. Kembali ke masalah cinta tadi, apa sih sebenarnya cinta itu bu? <laughs> Bahasa Inggrisnya apa saya cinta? Loh Empat huruf ya mm -hmm. L-O-V-E Nah saya coba terjemahkan dari sini Pertama adalah L Apa itu cinta yang pertama adalah? L Loyal to the principle Loyal mm -hmm. Loyal to the principle Kita harus setia sama prinsip Kita tidak usah setia sama suami bu, Tidak usah setia sama anak mm -hmm. Nanti akan kecewa Karena mereka bisa mengejauhkan kita Tapi yang oh, tidak ya. akan pernah berubah seumur hidup adalah Setia pada prinsip Kita sebenarnya cinta sama suami Karena mas suami punya prinsip kita cinta sama anak kan, anak itu punya prinsip ketika anak itu sudah tidak punya prinsip maka tidak ada kecintaan lagi kepada yang sama nah, itu yang pertama harus setia dengan prinsip prinsip itu dimanapun bu, sama prinsip kejujuran sama gak bu, di Indonesia sama di Malaysia sama di Singapura sama di Amerika sama Semua yang namanya jujur, definisinya saja beda ya hmm. tapi intinya sama gitu kan yang kedua adalah O istilahnya Obedience ketaatan kalau orang cinta pasti taat jadi orang taat apa bu? melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Ya. Contoh, ada seorang ada eh, dua anak muda, anak mudi nih, kata si e, pemudi pemudanya bu, aku cinta pada bu. Ah, aku nggak percaya hmm. kata si pemudi. Buktikan, kamu benar-benar cinta hmm. Apa yang harus membuktikan? Berkilah merokok. Hmm. Bu, langsung bu berhenti bu merokok cepat bu langsung. Jadi kalau orang sudah benar-benar cinta, dia akan buktikan cinta itu dengan ketaatan apa yang diminta dia akan lakukan. Tinggalkan, tinggalkan Rokok, tinggalkan Tapi meluaskan kamu harus pelajar sholat Oke, okay, saya akan kerjakan Kemudian tinggalin rokok, iya Mabok, iya tinggalin Ini satu hal yang positif Kita pun juga cinta kepada Allah Harus buktikan dengan ketaatan V, Victor Orang cinta itu orang yang selalu mendapat kemenangan Kemenangan dalam berbagai situasi dan kondisi Walaupun orang itu membenci dia Tapi dengan ini mencintai orang yang membenci dia Itu sudah kemenangan loh, Bu Orang yang jiwanya lapang lap Ya jiwanya besar. Kalau orang enggak punya musuh, orangnya lebih damai enggak, Bu? Hmm. ada kok semua siapa gitu. Kemudian yang keempat adalah Enlightenment Hidupnya mengarah pencerahan. Oh, betapa indahnya hidup ini. Kalau boleh mungkin berarti. Subhanallah. Luar semampu gua, keren okay, indah saja. Heeh. Hmm. Ayolah. Loh. Subhanallah. Bu. <laughs> mestau kamu ya love ya <tuh> <tuh> taunya gak lope oh sekarang mah bare kemarin <tuh> berarti dalam love itu ada yang namanya loyal terus ada yang namanya ketaatan, ketaatan kepada Allah, Allah dan kemenangan, kemenangan kemenangan pastinya ada cahaya subhanallah nah tadi tadi kita bicara dengan cinta nih Ustaz ya saya akan nanya tapi sebenarnya saya mau oper dulu nih ke ibu-ibu yang ada di sini pastinya ingin bertanya juga silakan ibu ada yang mau bertanya Iya sebutkan nama saja ibu ya Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Herawati. Uh, dalam masalah ini saya mau nanya Pak Ustaz. Ya. Saya seorang istri. Terus punya suami, dia enggak pernah apa mengatakan cinta, tetapi dia selalu memberikan perhatian. Apakah itu bisa dinamakan cinta Pak Ustaz? Terima ya. kasih. Ya, terima kasih, Bu. <laughs> Sudah berapa tahun menikah, Bu? Sudah 15. Ya. 15. Ya. Iya 15 ya. tahun hmm. Sebelum saya jawab Bu, saya mau kasih tahu dulu tentang masalah periode menikah ya. Itu ada 4 tahapan, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, 10 tahun keempat Ibu masuk di 10 tahun kedua ya kan? Ibu sudah 15 tahun kan, berarti sudah masuk ke 10 sampai 20 10 tahun pertama adalah masa perkenalan Jangan anggap kita sudah kenal pasangan kita kalau belum 10 tahun menikah karena banyak masih hal-hal yang tersembunyi yang belum ketahuan sebelum nikah 10 tahun tuh? iya, yeah, 10 nah, tahun selama lama Ustadz iya, yeah, yeah. itu pasti akan ketemu hal-hal yang selama ini disembunyikan hahaha, <laughs> keluar juga akhirnya gitu kan hmm. waktu masih belum nikah, Bu oh, jaim, biasa, jaga imet kelihatan yang bagus-bagus, ya kan? Oh sempurna, begitu nikah, hmm, baru tahu ternyata dia ngoroknya paling dengkernya <laughs> nggak tahu kan waktu pacaran kan? oh dia nggak sempur tadinya, nggak dengkur begini gitu ternyata baru tahu deh nikahnya, <laughs> ya kan? Adatnya kelihatan nanti yang asli aslinya itu keluar bosmu. Sepuluh tahun kedua ibu sudah masuk putaran kedua yaitu adaptasi. Mulut kenapa ya. udah menikah? Musuh kita mau nyusap. Nah, setau gini mau cari suami yang lain Enggak begitu? Lain. Kita udah nikah. Lain. Tutupilah kekurangannya. Kita menyesuaikan. Kita juga punya kekurangan. Iya. Ya. Adaptasi. Ketiga prestasi bersama bergandengan. Hmm. Ya, yuk kita sama-sama mencapai prestasi dan keluarga kita, rumah tangga kita, anak, anak kita harus lebih baik dibandingkan kita. Yang keempat berbicara sudah bicara tentang sudah bicara udah mikirnya akhirnya oh, saja lah. nah, tuh suami istri sebuah nama istri. Ya, sudah berhasil mendidik anak anaknya nah kembali kepada pertanyaan ibu tadi mestinya suaminya ikut mendengarkan ya bu ya kemudian beli ikut mendengarkan ya supaya bisa mengamalkan pak nih ibu minta nih, bilang saya, gitu, <laughs> no. saya setuju bu yang namanya wanita itu buat para pria para suami yang ada di rumah anda harus pahami kebutuhan seorang wanita adalah ingin mendapatkan kata-kata yang romantis. Ya. Jadi, mengatakan cinta harus. Seorang laki-laki harus menyatakan cintanya kepada istri. Bukan dengan hanya sekedar membuktikan. Buat apa Ustaz saya mengatakan cinta? Saya sudah kasih anak 12. Kurang, kurang cinta apa? <San> ha -ha. Betul, bahwa, betul bahwa istrinya sudah 12 anak. Tapi kan bukan hanya sekedar pembuktian. Tapi seorang wanita membutuhkan kata-kata yang romantis. Yeah, Walaupun well, itu agak pelik ya, baca mm -hmm. tapi kebutuhan seorang wanita. Kenapa sih? Apa susahnya sih seorang baca-caca mengatakan, Dek atau siapa ya, neng, sayang, sayang. aku sangat mencintaimu, benar-benar dari hati yang paling dalam. Waduh, langsung terbang gitu <laughs> <laughs> <laughs> Ya kan, senangnya buaya gitu Senang ya. Iya-nya, ya, ya, ya. nggak cukup punya segaribuk, tapi juga harus diucapkan. <laughs> ya gitu, tapi kan begitu. <laughs> Moga-moga Bapak nonton ya Bu ya Pulang dari sini langsung I love you full Waalaikumsalam terima kasih Ibu pertanyaannya Iya pertanyaan berikut Siapa yang mau nanya? Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Ibu Nana Pak Ustadz saya mau bertanya Bagaimana dalam rumah tangga kalau kita sangat sayang sama suami tapi kurang ngasih nafasanya untuk keluarga kita. Gimana gitu Terima kasih. Jadi memang pemirsa, ibu-ibu yang ada di studio rata-rata takdirnya Allah kepada wanita itu memang mata duitan. <tutupi> ya itu mau ditakdirkan cewek matre. Coba nih, laki sama perempuan masuk kamar mandi modalnya gedean siapa? gedean wanita e, ha, ha. laki-laki sama -laki sabun lu selesai kalau <tuh> perempuan tuh sampoknya kondisionernya kerimbatnya Lulur. lulurnya oh banyak banget maha Bu <tuh> <tuh> ya jadi tapi juga harus tahu, pak rata-rata pria itu ditakdirkan mata keranjang ga boleh lihat ada cakep dikit langsung lengok aja ga jamaah ga ustaz sama aja <tuh> Ustaz juga manusia. Ah. <laughs> harus dikendalikan ya, imannya kuat kadang-kadang aminnya enggak kuat. Ah. <laughs> harus di ya godul basor pandangannya. Baik, kembali ke pertanyaan ibu tadi. Setuju, Bu. Ya, bahwa kewajiban seorang suami bapak yang ada di rumah para suami, saya bukan mau menggurui tetapi ini mengingatkan pada diri sendiri sebagai seorang suami, ada empat kewajiban nafkah yang harus diberikan seorang suami pada istrinya. Ini yang sering dilupakan. Ya, yang pertama adalah nafkah keluarga nggak usah dibicarakan udah pada tahu rata-rata ya. suami memberikan nafkah untuk keluarga artinya maksudnya uang belanja bu ya buat makan bareng-bareng nih. Ya. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, nah ini sering lupa nih. nafkah istri spesial bu. Hmm. Spesial bu. Jadi kalau tadi nafkah keluarga keluarga kan ayah ibu anak. Tapi kalau nafkah istri dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu harusnya yang modalin adalah suami. Hmm. Ibu sepatu yang beli siapa? Ya? Beli sendiri. Baju yang beli siapa beli sendiri, giropak yang beli siapa beli sendiri. Kasian banget sih. Begitu? Icil lagi Ustad belum lunas. Aduh, Bu ini para suami kewajiban anda dalam menafkahi istri adalah itu tadi. Hmm. Semua kebutuhan dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut semua adalah wajib bagi suami yang kan. Hmm. Yang buat. Masalah nanti yang belanja ibu nggak penting, buatnya kan mentahnya yang penting. Mentah, kan? Iya. Iya kan? Kalau nggak sempat waktunya misalnya saya sibuk ya duitnya aja buat sini nanti belanja kan? Oke. Okay. Yang ketiga adalah nafkah intelektual Tugas suami adalah memberikan nafkah intelektual Artinya apa? Membuat istrinya semakin tambah cerdas Harusnya adalah satu kebanggaan seorang suami ketika melihat istrinya lebih cerdas Dibanding sebelum menikah Ada perubahan Enak dong? Waktu masih SMA atau masih belum, belum didikahin Masih biasa-biasa aja Begitu nikah sama kita Wah hebat ya Kok jadi lebih pintar kan? Pintar banget tuh bawa ngambil suami gitu kan jadi kan yang nggak enak kalau misalnya ya waktu kita ketemu reuni nih teman-teman SMA nih ibu nih misalnya kayaknya lu tamboh gombal ya bagaimana? Bukannya tamboh pinter kalau apa belum siapa si suaminya? Nah yang harus siapa? Suaminya gitu. Kok punya SMA di Belawan Belawanin? Begitu gitu dibego-begoin begitu ya. Yang kelima, keempat adalah nafkah spiritual. Tidak ada ya, pemirsa, ustaz yang lebih cocok untuk seorang istri adalah kecuali suaminya sendiri. Iya, ibu-ibu pada alhamdulillah, semoga <laughs> ya suami saya nonton nih episode ini nih. Ini perlu nih kapan tayang nih ya. ya, ya. <laughs> Biar langsung ceklek nonton ini. Jadi tahu ya Bu ya. Iya deh baik ustaz tadi kita lanjutkan Insya deh ibu-ibu juga pesan yang mau bertanya lagi. Kami saja jangan kemana mana-mana Titian kau akan masih membahas tentang The Power of Love tetap bersama kami hmm. insyaallah. Manusia pasti memiliki prioritas dalam setiap kehidupannya Prioritas inikah, itukah, dan di dalam The power of love, ini pun juga kita harus memiliki prioritas ya Ustaz ya. yang harus kita prioritaskan, cinta kita itu diprioritaskan Tapi saya sih pastinya ingin cinta saya dulu kepada Allah Baru kepada yang lain, betul gak Ustaz? Ya, jadi ada yang namanya prioritas cinta Cinta mana yang harus dilakukan? Dia harus di nomor satu kan, yeah. baru yang berikutnya. Mm -hmm. Kalau kita mengacu pada surat At-Taubah ayat 24 jelas sekali di situ dikatakan mm -hmm. ada tiga prioritas penting. Mm -hmm. Yang pertama adalah cinta pada Allah. Mm -hmm. Cinta kita kepada Allah kadarnya melebihi segala galanya. Allah lebih kita cintai daripada segala galanya. Mm -hmm. Kalau bahasa kerennya Allah is my everything, nah, gitu <laughs> kan? Pokoknya mah segala-galanya lewat. Nomor satu Allah. itu satu. Jadikanlah Allah itu sebagai cinta yang lebih dari segala-galanya. Yang kedua, cinta pada Rasulullah. Cintailah Rasulullah lebih dari diri kita sendiri. Jadi ada satu cerita nih, Bu. Pemirsa. Umar bin Khattab. Datang kepada Rasulullah. Kemudian mengatakan. Ya Rasulullah, uhibbuka kamu uhibbuli nafsir. Ya Rasul aku cinta padamu sebagaimana aku cinta pada diriku sendiri La tidak kata, kata Rasul Tidak Engkau cintai aku lebih daripada diri dirimu sendiri Dikoreksi langsung sama Umar Bu Baik Mulai detik ini aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri Coba ibu misalnya ibu terluka Pasti ibu rawat kan luka itu Sampai sembuh kan Cinta sama Rasul lebih dari tubuh Kita mau mengalahkan luka kita demi apa? Demi cinta pada Rasul Gak apa-apa dia luka Gak apa-apa penderitaan Tetapi asalkan Aku bisa mendapatkan kecintaan itu. Mereka mau mengobatkan harta, mengobatkan keluarganya demi cinta pada orang yang luar biasa. Dua. Yang ketiga, cinta terhadap sesama orang beriman. Bagaimana cinta terhadap orang beriman? Dalam riwayat hadis riwayat Bukhari mu Muslim, "La yu'minu ahadukum" enggak beriman di antara kalian sampai kau mencintai saudaramu sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Apa kita mau Bu makan daging saudara kita enggak ya, enggak enakan maka orang yang menggunji menjelek-jeleka bisa dua nih Bu ya menjelekan tidak ada bukti namanya fitnah menjelekan memang benar-benar jelek itu namanya ghibah <tuh> <tuh> <tuh> kalau memang tidak penting nggak usah dibicarakan kecuali memang kita ngomongin sesuatu yang memang perlu dibicarakan karena untuk mencari solusi Bu selain cerita tapi kalau hanya sekedar bahan kosip itu dosa-dosa dua-duanya -dosa, Bu dua Membicarakan kejelekan orang yang tidak ada dasarnya, itu namanya fitnah, mengada-ada, ya, lebih kejam daripada pembunuhan. Yang kedua, membicarakan kejelekan saudaranya, walaupun itu benar, bu tapi dibicarain dan itu tidak ada maksud apa-apa, kecuali hanya untuk ngomongin lo, dosa juga. Itu sama seperti makan bangkai saudaranya. Kita tidak mau, kan? Nah, itulah sebabnya kita harus mencintai sesama sama mungkin, sebagaimana cinta pada diri kita sendiri. Karena kita tidak mau makan daging kita sendiri, kan? Itu pun kita juga seperti itu kepada orang. Selebihnya baru, yang lain-lain boleh, kan? Iya. Baik, Ibu ada yang mau beritahu lagi, silahkan. Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Saya, Ibu Hariro, saya ingin bertanya kepada Ustaz. Yang saya tanyakan, apa sebabnya yang membuat orang jadi lemah dan putus asa hanya karena cinta? Itu saja Ustaz. Hmm. Uh. Diputusin cinta maksudnya Ini apa sebabnya Orang Postasi, jadi lemah uh -huh. uh, Hanya karena cinta Putus asa hanya karena cinta Iya, putasi, iya putus, iya, iya, putus asa. asa karena cinta Bunuh diri jangan <tik> Baik ini bagus sekali pertanyaannya Pemirsa Di dalam hati kita manusia ini Ada dua sifat yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu SWT Yang pertama bu sifat harap dan yang kedua, sifat takut Ya Kalau takut dan harap ini tidak diseimbangkan Ini berbahaya Apa penyeimbangnya? Cinta Cinta itulah yang bisa menyeimbangkan Antara perasaan takut dan perasaan harap Nah, kalau cintanya udah diputus, Bu Tidak ada Berarti kan ini kacau nih Rasa harapnya udah tidak ada lagi Nah, makanya putus asa, Bu Selama masih ada cinta Dia masih punya harapan Selama masih ada cinta Dia rasa takut Takut dijauhkan dari Allah takut dijauhkan dari orang tuanya, takut jauh dari teman-teman, ya dia menjaga. Tapi kalau tidak ada cinta, dia mau mengetakut. Siapa juga dilabrak gitu kan, tidak punya sopan santun, gitu ya. Kemudian kalau dia tidak punya cinta, tidak punya harapan lagi. Langsung dia di rel kereta, api, duduk aja situ sambil menunggu kereta lewat gitu kan. Oh, dia, itu, itu, baca saya, sabit itu yang namanya Allah saya mengatakan itu daging, udah keluar tulangnya tu, lembek bu, ya Allah, saya lihat, ini bu, mencar mencar gitulah bu, ya. Sabda kereta, bu. Ya. Ya. Mengong, lagi jawab ini SMS, punya bang kereta, kiri kiri kanan, buat aja, sudah. Jangan salib, jangan sakte deh. Iya, ke mana kepalanya kemana? Misal misal semua itu. Baik, ibu ada apa bertanya lagi silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Mai Pak Ustaz saya mau bertanya, bolehkah saya menjodohkan anak saya Demi kebaikannya tetapi anak saya tidak mencintainya? Hmm. Kenapa ibu mau menjodohkan sama dia? Alasannya? <laughs> Biasa ibu ibu pasti pengen anaknya baik. Iya ya, dapat, ya. dapat yang baik. Ya. Pengen suami yang baik, okay. yang segala-galanya mapan pandai <laughs> Iya. Ini banyak sekali kita hadapi di dalam kehidupan bermasyarakat ya Adalah satu hal yang wajar Orang tua, mobil khusus Maksudnya para ibu Ingin anaknya mendapatkan pasangan yang ideal ya bu ya Kalau anaknya perempuan ingin dapat suami yang soleh Anaknya laki-laki ingin -laki dapat istri yang soleha Amin gitu, kan? Nah, cuma bu yang namanya anak-anak Setelah dia sudah dewasa Dia juga berhak dimintai pendapat Bedanya kalau janda itu Kalau janda mau menikah lagi Dia gak usah tanya orang tuanya bu Dia bisa memutuskan, ya dan tidaknya Ya kan? Ini kenapa selesai kesini, karena warnanya kan ungu semua <tuk> <tuk> Kalau hijau kan masih terang. Ijo jalan terus, Pak. <tuk> <samusia. tuk> <tuk> <tuk> Tapi kalau masih gadis, itu nggak boleh menjawab secara langsung. Dia harus tanya sama orang tuanya juga. gitu. Mesti diskusi, gitu kan. Itu bedanya, Bu. Masih harus diminta ke orang tuanya. Jadi ibu punya hak juga di situ. Nah, cuma jangan lupa, setiap anaknya sudah balik, dia bisa memutuskan dirinya sendiri. Tapi kita juga harus bisa mensinkronkan kebutuhan kita dengan kebutuhan mereka juga. Jadi alangkah baiknya ibu duduk Dicari tempat yang pas Yang enak buat dia ya Ibu ngobrol dari hati ke hati Pengen yang bagaimana sih suami Sarat-saratnya apa Kita catat bu Yang pengen Pengen yang tampan Oke okay, setuju Yang tajir Oke okay, setuju Gitu kan yang ketiga takwa, nah kita masukin unsur paspor di situ. Apalah artinya nakampan, artinya takwa. Apa artinya kaya tapi habis kekayaan gitu? Iya. Syukur tiga tnya bisa dapat semuanya kan? Tampan, tajir, takwa gitu kan? Kalau anaknya perempuan, kalau anaknya laki tiga c. Iya hmm. cantik, cerdas, solita. Maksa deh usaha deh. Jadi itu ya bu ya di. di diakurin ya. antara kebutuhan suami eh, kebutuhan anak dan kebutuhan orang tua. Iya, saya kok bisa kita lihat ya e, apa cinta itu identik dengan hati gitu. Emang cinta itu sama dengan hati atau bagaimana Ustaz? Tapi kalau hatinya dibelah dua bagaimana tuh? Enggak <laughs> deh. Kenapa sih cinta itu harus ada gambar hati gitu? Iya. <coughs> hmm. Jadi yang pertama ada yang bentuknya adalah cinta dalam bentuk zohir ya. Hmm. Fisik. Oke bisa saja orang tubuh rasa cinta karena ada faktor-faktor fisik, ada mm. ya. tetapi ini agak rawan kalau yang sifatnya fisik mm -hmm. itu cenderung unsur intervensi, ya campur tangan hawa nafsu kuat mm. kalau orang bertahun bilang, coba kalau dipanteng ini dua dua perempuan yang satu mah udah pokoknya penampilannya acak-acakan gitu kan, <tuk> tapi aslaknya tukar. bagus lah gitu ya, aslaknya bagus, sama ini cantik, bu, cantik sekali gitu kan, cantik jelita pasti? unsur hawa nafsu kita kan berbicara Aku pasti menemui ibu Itu cinta Zohir Ada satu kisah yang mungkin ibu-ibu pernah Mendengarkan dari para ustaz mm -hmm. Seorang murid yang sudah bertahun-tahun belajar sama gurunya yeah, Telah selesai kan uh -huh. Sebagai bukti berkhidmat seorang Murid terhadap Pada gurunya bu. Apapun yang diminta gurunya pasti dipenuhi kan bu ya yeah. Muridku sudah selesai perjalanan saya Sekarang kira aku meminta minta kepada kamu. Dan aku ingin kau menikah Kau ingin menikah dengan anakku. Dan aku sendiri akan menikah Siap guru, sebagai bukti khidmat saya kepada guru Saya akan menikah dengan putri guru Tapi maaf kata guru Anak saya buta, tulik, bisu. Guru, siapapun dia, aku pasti akan menikah Sudah, dinikahkan bu Pas sudah malam pertama Profes, mungkin anak murid ini Guru saya tidak bisa mengikuti pernikahan ini. Kenapa? Bukankah guru mengatakan katanya anaknya bisu, buta dan tuli? Ternyata dia normal. Saya tidak terima, tidak sesuai dengan janji yang disepakati di awal. Terus begitu. Hmm. Wahai muridku, anakku ini adalah buta dari melihat maksiat. Yang kedua, telinganya tidak pernah mendengar suara-suara yang membawa kepada neraka. Dan mulutnya bisu kalau bicara tentang kebatilan, tapi lancar kalau bicara tentang kebaikan. Istrinya bu cantiknya luar biasa. Udah cantik luarnya, cantik dalam. Tapi kan pernah nggak sih sis santri ini berpikir anaknya seperti apa? Nggak pernah kata mau bu. Pokoknya terima aja. Bu buta lagi, bu ada tulis lagi, bu ada bisu. Bagaimana nih tiga tiganya semua? Coba mengapain coba susah kan? Iya iya. Mau kayak bahasa apa lagi coba bahasa isan juga ngerti gitu kan nggak kelihatan gitu kan ngomong juga kayaknya. Itu karena si murid ini menunjukkan bakti Daud banyak eh. kepada guru ya pakai nafsu nggak bu deh waktu nikah nggak pakai warna nafsu <tuk> tapi cintanya itu bukan pada Zohir kan iya. yang kedua ada cinta dengan logika <tuk> gua untung nggak ya nikah sama dia coba di tengah tuh wah bapaknya pengusaha besar iya dia anak laki satu satunya eh anak Ain. perempuan satu satunya iya. udah mau meninggal lagi bapaknya nah mau nikahin dah <tuk> dapat warisan kan nah ini cinta logika nih biasanya untung rugi kalau warisan <tuk> <laughs> baik, baik Jadi kita akan lanjutkan uh, Pemisah dan Ustadz juga dengan kesimpulan Seperti apa the power of ini Tetap bersama kami pemisah di Titian Kolbu Insya Allah Terima kasih pemirsa nama sisya bersama kami di Titian Qobu dan kita masih membahas mengenai the power of love so, Tadi istilahnya cinta itu harus dengan logika, uh, eh ada yang pakai dengan logika, ada yang dohir gitu Ustaz ya Nah itu berarti kan bermacam-macam cinta ya Ustaz ya, ada lagi satu lagi Ustaz ya harus diselesaikan Cinta dengan hati, maka oh, tadi kan ada pertanyaan, kok oh, hmm. kenapa cinta adalah mengenai hati, karena Inga. cinta yang abadi itu bukan cinta dengan logika, bukan cinta dengan, dengan hawa nafsu, tapi hmm. cinta dengan hati, hati sungguh-sungguh tulus ikhlas seperti ya, itu ya. dah hati ya iya so. hati ini kadang-kadang harus berkelawanan dengan logika ya hmm. tapi dia mau lakukan itu ya. melebihi hmm. logika dan lebih zahir coba ibu bisa bayangkannya bagaimana seorang suami mencintai istrinya yang kalau dilihat oleh orang mungkin simbol-simbol fisik dan simbol-simbol hmm. intelektualnya itu tidak terlihat tapi kenapa begitu cintanya si suami pada istrinya? Karena istri istrinya itu memiliki hati yang murni. Ya, ya, ya. Jadi dia mencintai dengan hati. Hati ketemu hati nyambung, bu. Kalau hati ya. ketemu lagi, dia pasti akan berantem di situ. Iya ya. ya, kan? Dan catat Imam Al-Ghazali, hati itu adalah sumbernya perubahan, sumbernya pengambilan keputusan, dan sumbernya kebijaksanaan. Jadi kalau kita cinta dengan hati, kita akan menjadi keluarga yang bijaksana. Sebabnya, karena yang bijak istrinya bijak. Karena mencintai dan saling dan saling dicintai dengan hati ya, Subhanallah. Nah supaya kita ingin selalu Allah mencintai kita gitu, Ustadz apa sih yang harus kita lakukan sebagai nama Allah? Ya uh, pemirsa ibu-ibu yang ada di studio, bagaimana supaya kita dicintai Allah kan kita ingin ya? Hmm, jadi hmm, orang ya. yang dicintai Allah hmm, hmm, hmm. itu banyak sekali sebenarnya, tapi karena terbatasnya waktu kita, yeah. saya fokuskan pada tiga hal. Hmm. Ini Allah sendiri mengatakan, kalau kita mengamalkan apa yang diminta oleh Allah, pasti tidak diragukan, dijamin pasti Allah cinta sama kita. Yang pertama, Allahu yuhibbu sholli. Allah itu cinta orang yang sabar. Berarti kalau ibu-ibu semua pemirsa yang di rumah melaksanakan sifat sabar, gak usah diminta pasti Allah cinta mas kita. Dikasih musibah apa segala macam, tekanan apa, bangkut ya, utang yang bertumpuk-tumpuk. Ketawa ibu tu bilang utang petawa. Diuji suami kan, ya, ya. suami kasar segala macam. Sabar bu. Suam Firawn aja suami yang dolim tu istrinya sabar bu. Sabar, di Asia. Ya. ya sabar. Disabarnya bu. Nah sabar itu kan enggak begitu bu. Sabar ya. itu yang kita, pas waktu itu sabar itu adalah tidak lemah mental, ya. tidak lemah fisik dan hmm. tidak lemah aktivitas Terlalu bikin kreativitas dan. Kenapa sih sama kok marah-marah sama saya? Oh mungkin penampilan saya harus dirubah nih ya. Misalnya kemarin ya lipstiknya biasa-biasa, nah, sekarang atas merah bawah kuning. Langit. Lanjutkan ustadz yang kedua karena waktunya sangat sempit. Oke, yang hari. kedua, ya. Inna Allah ya, yuhaybol Allah cinta sama orang berta. Iya kita usaha semaksimal mungkin ya, setelah usaha maksimal udah serahkan pada Allah ya. Biar Allah menyempurnakanlah semuanya mm -hmm. gitu kita enggak sanggup menjadi semua ya, ya. yang ketiga Inna Allahu yuhaybud wa yuhaybud mutahohirin selalu kita bertawabat dan membersihkan diri kita Allah suka yang bersih sama yang sering bertobat subhanallah baik jadi kalau kita juga beranggapan, kalau kita ya, beranggapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau kita cinta dengan makhluk dengan manusia suatu saat akan berubah tapi Allah tidak akan pernah berubah kepada hamannya subhanallah baik Ustaz terima kasih ya insya waktu ilmunya subhanallah the power of love ini. insya Allah kita bisa amalkan ya ibu ya terutama dengan suami ibu dengan sayang di rumah <laughs> terima kasih ibu ya insya Allah kita ketemu lagi ibu ibu juga terima kasih sudah ada di sini salam untuk keluarga ada kalau terima kasih atas kebersamaan anda selama satu jam ini dan jangan lupa untuk tetap terus meski kan setiap kamis tiap hari dengan jumat jam setengah pagi hanya di Tiviwa seperti biasa sebelum berpisah selama satu sukses itu penting namun bahagia jauh lebih sukses. Saya Reza M Sarip dari Bintang pamit undur diri mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.